Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafah Assalatu wasalamu ala nabi al-mustafa Wa la alihi wa asuhabihi wa zanih dada amma ba'ad Ikhwatal iman A'azakum allahu jumian bapak -bapak, bapak, ibu, ibu Saudara-saudariku yang dirahmati Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa kembali bersuah bersilaturahim. Kita beritikaf di masjid, meniatkan diri, mendekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah menunaikan sal zuhur berjamaah, kita lanjutkan dengan kajian kita, kajian bulanan yang bertemakan Al-Ubuah Wal-Umumah Al-Islamiyah. pendidikan, keayahan, dan keibuan dari sudut pandang Islam atau yang disebut dengan Islamic Parenting. Gajian ini sejatinya adalah upaya kita bagaimana merespon khususnya isu-isu yang lagi hangat yang melanda keluarga kita, tren LGBT, tren pornografi dan narkoba, Tidak melulu kita membahas virus-virusnya, namun yang paling penting bagaimana menguatkan imunitas di dalam keluarga kita. Sebab virus-virus itu akan selalu ada, yang namanya perusak, yang namanya yang akan merusak pergaulan atau pendidikan anak-anak kita akan selalu ada. Dan tugas orang tua adalah membekali anak-anak kita agar menjadi anak yang tangguh. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana kita menjadi orang tua dari tokoh keluarga yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surat al imran ayat 33 Inna Allah astova Adam wa Nuhan wa Al Ibrahim wa Al Imrona al alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam. Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat. Ada empat tokoh keluarga yang di sini akan kita bahas dan kita mengambil ibrah atau pelajaran darinya. Yang pertama adalah Adam, yang kedua adalah Nuh, yang berikutnya adalah keluarga Ibrahim dan yang keempat adalah keluarga Imran. Yang menarik adalah khusus Adam dan Nuh di sini tidak mendapatkan gelar ala Adam wa ala Nuh. Yang mendapatkan gelar keluarga terbaik Itu hanya Ibrahim dan Imron Ala Ibrahim wa Ala Imron Adam dan Nuh tidak mendapatkan gelar keluarga Karena beberapa sebab Namun bukan berarti mengabaikan peran beliau Sebagai seorang ayah atau pemimpin di dalam rumah tangga mereka Sementara Ibrahim dan Imron mendapatkan penyematan keluarga terbaik Karena memang memiliki beberapa unsur Dan para ulama menyimpulkan disebut keluarga terbaik jika memiliki tiga syarat. Dan mungkin kalau kita memiliki tiga syarat ini, insya Allah kita menjadi keluarga yang terbaik. Yang pertama adalah pasangan yang salih atau saleh. Ibrahim kalau kita lihat memiliki istri yang dikenal sebagai wanita mukminah, wanita salehah. istrinya disebutkan dalam kitab Al-Qasas Al-Ambiyah ada empat yang terkenal ada dua yaitu Sarah dan Hajar sisanya bernama Konturo dan Hajun binti Amin sementara Imran punya istri wanita Mukminah yang bernama binti bittifakud seorang ibu yang menunggu hamil di waktu tua dan akhirnya memiliki seorang putri bernama Maryam dan ibu ini tidak neko-neko Ya, dia meminta anaknya tidak ingin menjadi superstar. Waktu dinyatakan hamil, dia hanya minta satu kalimat saja: Ini nadar tulaga ma'fi batni muharrofata kabal minni. Sesungguhnya aku bernazar atas apa yang ada dalam perutku menjadi hamba Allah yang taat. Inilah profil ibu yang luar biasa yang waktu hamil ngomongnya enggak macam-macam. Enggak pengen ya Allah, mudah-mudahan anakku jadi personil kepo. personil ceribel, bukan dia cuma minta satu hal dia tidak minta anaknya jadi menang putri Indonesia menang Miss World tidak dia cuma minta anaknya menjadi hamba Allah yang ta'at dimulai dari pasangan yang baik untuk Adam Alhamdulillah dia memiliki wanita yang baik yaitu bernama Hawa untuk syarat pertama Adam memiliki ini namun untuk Nuh Ternyata istrinya tidak menjadi wanita, tidak memiliki syarat ini. Nuh, istrinya wanita kafir, ya digelari imrohati Nuh. Berarti Nuh di sini gagal memenuhi syarat pertama. Syarat yang kedua disebut keluarga terbaik adalah memiliki anak yang solih atau solehah. Kita lihat bagaimana Ibrahim anak yang dikenal dalam Al-Qur'an yaitu Ismail dan Ishak. Dari dua anaknya inilah muncul Nabi-Nabi setelahnya Dari Ismail lahirlah baginda Rasulullah s.a.w Di keturunan yang kesekian Ada yang mengatakan ke 30 Ada yang mengatakan ke 24 Yang berikutnya dari Ishaq lahirlah Yaqub dan juga Yusuf Dan inilah salah satu Kenapa Ibrahim disebut Aba Abu Al-Ambiyah Bapaknya para Nabi Imran memiliki seorang putri Wanita Mukminah. Anaknya wanita yang baik yaitu adalah wanita terbaik yang ada di zamannya. Allah memujinya, "Innallaha astafaqi wa tohharuki wastafaqi ala alamin." Sesungguhnya Allah memilihmu wahai Maryam, mensucikanmu dan memilihmu diantar seluruh wanita di alam raya ini. Jadi syarat kedua memiliki anak. Coba kita lihat syarat pertama pasangan, coba lihat Di keluarga kita Syarat kedua anak Adam ternyata Syarat pertama dipenuhi Nabi Adam Istrinya wanita yang baik Hawa. Namun anaknya Ternyata bukan wanita bukan, bukan anak yang baik Sebab salah satu anaknya Yang bernama Qabil Tercatat sebagai pelaku per pertama Pembunuhan di muka bumi ini Qabil melakukan dosa besar Berarti Adam tercabut dari syarat yang kedua Makanya tidak layak disebut sebagai keluarga terbaik Kalau cuman dua syarat ini Mungkin banyak yang akan memperoleh kriteria keluarga terbaik Pasangannya baik, anaknya baik Maka muncullah syarat ketiga Jika kita ingin menjadi keluarga yang terbaik Yaitu memiliki cucu bahkan cicit yang baik Kita lihat bagaimana Ibrahim Cucunya bernama Yakub. Yang kita tahu adalah salah satu nabi yang eh, ayah yang luar biasa juga dalam Al-Qur'an. Sebab kita bahas di pertemuan perdana bagaimana Yakub disebut ayah yang hebat, ya sebab dekat sekali dengan seorang anak yaitu Yusuf dan Yusuf ini adalah cucu dari Ibrahim alaihissalam. Dan Imran memiliki cucu yang juga luar biasa yaitu Isa bin Maryam, seorang nabi. Yang mulia Yang kita jadikan juga teladan dalam kesehariannya Jadi ada tiga ciri Jadi kalau kita perhatikan Tiga ciri inilah yang harus kita miliki Kalau ingin kita menjadi keluarga terbaik Memiliki pasangan Memiliki anak Sampai cucu Makanya dalam Islam Urusan parenting bukan urusan sekedar menjadi ayah dan ibu Tapi juga menjadi kakek dan nenek Ya, juga menjadi kakek dan nenek jadi perhatikan di sini yang sudah mau punya cucu juga berpikir bagaimana cucunya menjadi salah satu anak yang baik agar penyematan keluarga terbaik sampai kepada si kakeknya ini baik namun dari Adam kita juga bisa mendapatkan pelajaran meskipun Adam secara keluarga bukan keluarga yang terbaik Kita tahu tadi syaratnya adalah dia mendapatkan yaitu tiga syarat tadi. Tetapi Adam tidak mendapatkan ini. Kenapa? Karena dia istrinya, istrinya seleha. Tetapi anaknya pelaku maksiat, tobil. Ya. Ada kalanya mungkin kita, khususnya mungkin sebagian besar kita, sudah berupaya pasangannya baik, ya kitanya juga baik. Ternyata kok anak kita jahat. anak kita ada yang menjadi tersangkut jaringan narkoba anaknya ada yang menjadi pelaku maksiat bahkan pembunuh sebagaimana Adam Adam ini anaknya kobil ini disebutkan dalam hadis dosanya sangat besar sebab pelopor pertama bahkan dalam hadis sebutkan dosa-dosa para pembunuh hingga akhir zaman akan ditanggung oleh kobil setiap Pembunuhan terjadi tanpa mengurangi Si pelaku pembunuhan tersebut Dengan kata lain, setiap ada pembunuhan Numpuk, numpuk, numpuk Berat, berat, berat, berat Kenapa? Karena dia kelopor Ya, Rasulullah memberi wanti-wanti Bagi orang-orang berbuat maksiat Ya, maksiat Kalau sembunyi-sembunyi, nggak -sembunyi, ada ngikutin Itu berpeluang diampuni oleh Allah, namun kalau maksiat terang-terangan Dan ada pengikutnya, maka dia mendapatkan Investasi atau Tambahan dari dosanya tersebut Yaitu sunnat usai'ah Yaitu orang yang mengikuti keburukannya Hati-hati Jadi kalau yang pertama kali mempelopori keburukan ya, Misalnya di rumah Di keluarga atau mungkin bukan di keluarga Katakanlah di tetangga Belum pernah ada yang melakukan ibadah kesyirikan Kita pertama kali kita kena dosanya terus Ya, Yang pertama kali mempopulerkan goyang seronok di TV itu dia terus ya walaupun dia bertobat beratnya di situ karena ada ngikutin terus kena lagi kena lagi berat ya makanya saya sudah berseloroh sama kawan saya kalau membuat sesuatu pelanggaran tuh jangan yang pertama ya jadi kalau roboh busway itu jangan yang pertama ya karena kalau kita masuk busway 500 motor ngikutin tanggung dosanya ya makanya kalau masuk busway gitu lihat dulu siapa yang duluan tuh ah baru masuk ya Berarti diikutin, bukan Ini sekedar seluruh saja Maksudnya adalah hati-hati dengan maksiat yang diikuti oleh orang lain Nah, Adam memiliki anak seperti ini Apakah Allah meng menghinakannya? Tidak Dan kita belajar dari Adam poin penting Bagaimana Adam diangkat sebagai manusia mulia Yaitu Adam memiliki sifat yang disebutkan oleh kafir dan tafsirnya adalah iktiroh apa ikhtirof Adam selalu berupaya melihat ke dalam evaluasi internal look-in ya apa yang salah dari saya inilah karakter Adam yang begitu dicintailah Allah dan ini yang harus dipelajari jadi orang tua yaitu terbiasa untuk melihat ke dalam lihat doanya Adam dalam surat al-ar'af 23 dimana Allah Akhirnya mengampuni dosa-dosanya dan akhirnya mempertemukan kembali Adam dengan Hawas setelah terpisah puluhan tahun. Adam berdoa: "Rabbana zalana an wa ilam taqdir lana, wa tarhana lana kunana min Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzolimi diri kami itu. Dia lihat dirinya, dia lihat dirinya, tidak lihat orang lain. Sumpah sama kami Engkau tidak menggapuni kami Kami jadi orang yang merugi Inilah doa yang dicintai Allah Orang-orang yang ketika terjebak kesalahan Dia melihat ke dalam Sebab manusia tidak mungkin akan selalu baik Ada kalah yang berbuat salah Tapi yang terbaik yang melihat ke dalam Maka dalam konteks pengasuhan Jangan selalu melihat faktor eksternal Kalau kita ingin diangkat rajinan Allah Lihat ke dalam Sebab sebagai orang tua, kalau anak bandel yang disalahkan siapa? Ini gara-gara temennya nih. Ini gurunya bego nih gurunya nih. Ini pasti biangnya gara-gara internet nih. Ini gara-gara ada warnet depan rumah nih. Ini PS nih baru aja buka. Itu ada 7-Eleven tuh di seberang rumah. Yang dituding tuh sana. Padahal dia enggak ngeliat ke dalam. Oh anak betah nongkrong di luar. Sebab bisa jadi sebagai orang tua enggak memenuhi hak anak. Yaitu adalah diberikan yang namanya... kasih sayangnya cukup diberikan kenyamanan di rumah ya anak-anak sekarang kenapa betah di luar karena rumah bukan lagi jadi taman bermain lebih sering sekarang jadi markas militer hubungan ayah dan anak tuh komandan sama prajurit baru masuk siap eh ngapain ah menonton tv pak nonton tv dari luar udah main sekarang nonton tv enak ah, aja lo ah, mati sekarang jam salat salat ya mau oh, sholat gitu tiba-tiba nyatanya enak aja nyatai-nyatai jam sekarang tidur yang lain pada kerja batin ya. udah selesai itu keluar belakang, mau kemana mau ke dapur mau ngapain masak indomie, indomie lu pikir emang sehat itu, wah udah sakit itu tau, udah tau mie instan oh, terus lu lagi ngapain mau beli es krim, es krim lu baru sembuh, eh, es krim lagi banyak banget Kita bisa bayangkan anak di rumah yang pengennya tenang, nyaman, dapat hiburan, ketemu ayahnya pengen nempel, ketemu ibunya pengen meluk. Tapi yang terjadi rumah layaknya jadi apa? Markas Militer. Taman bermain itu lebih banyak di luar, makanya betah nongkrong di PS, di game online, betah nongkrong di mana, di mana, di mana. Sebab rumah hanya tempat untuk mereng, yaitu untuk tidur. Maka orang tua yang memiliki anak-anak yang sulit diatur Anak-anak yang terlanjur gede Maka belajarlah dari Adam untuk melihat ke dalam Kenapa ya? Kok anak saya sulit banget dengerin omongan saya Di sinilah ada kalimat yang ingin saya ucapkan kepada kita, kepada saya Kalimat ini sebenarnya evaluasi internal Adakah utang pengasuhan yang pernah kita lakukan ke anak? Kenapa demikian? pepatah Arab mengatakan u yang kamu tanam itu yang kamu tuai mendidik anak sejatinya seperti kita menanam seperti kita menanam benih hasilnya baik atau tidak ortu layaknya petani pengen dapat beras cianjur berarti dari sekarang dari awal dia sudah menyiapkan benihnya kemudian setiap hari menggarap sawahnya konsen Dia fokus mulai dari garap sawah dia nggak diganggu. Nggak ada petani yang yang handal. Itu garap sawah sambil BBMan, an Abis whatsapp gitu ya. Terus banyak nggak ada. Dia tinggalin tuh handphonenya bener-bener garap sawah. Besoknya datang lagi diairin. Besoknya semua hama-hama di dihancurkan. Dipantau lagi evaluasi. Sampai tiga bulan akhirnya dia mendapatkan hasilnya yaitu beras pulen yang enak untuk dimakan. Maka kita seperti petani. Coba bayangkan kalau petani yang pengen dapat beras pulen tapi sejak awal dia menggemburkan sawahnya itu ogah-ogahan. Ya, kebetulan lagi waktu kosong nih, udah ambil. Kalau enggak ya udah. Ya, ketika lagi garap tanah, udah tiba-tiba dia sambil telepon-teleponan gitu, entar istirahat dulu, balesin ya, ngeliat percakapan di WhatsApp grup lama gitu. Itu udah siang, udah garap lagi. Ya mungkin Dia pengen beras cianjur jangan-jangan jadi beras plastik Kenapa? Karena tidak maksimal Itulah kenapa ortu yang sejak dini anak itu diasuh, dididik, dirawat tetapi tidak sempurna totalitasnya Maka mendapatkan hasilnya ketika anak besar Disinilah kenapa saya katakan Pengasuhan itu ibarat utang-piutang, jika tak diberikan anak di masa kecilnya, maka anak akan menagih di usia dewasa dengan perilaku yang menyebalkan. Jadi kalau anak udah gede, ABG nyebelin banget. Kamu kenapa sih nggak dengerin papa? Evaluasi, jangan-jangan dulu waktu kecil dia mau cerita, kita nggak pernah dengerin. Papa, papa, sebentar ya pak, aku mau cerita, nanti-nanti papa lagi banyak kejadian ya, nanti-nanti. Ya, papa, papa sebentar, aku beritahu, nanti, nanti, nanti kok kamu gogok aja sih, papa lagi capek anak belajar, ketika kita udah tua kita pengen anak datang ke rumah anak main ke rumah dong, nanti ya nanti, nanti, nanti, aku lagi banyak kerjaan nah, papa pengen diskusi nanti, nanti, nanti, nanti, dia belajar mengucapkan kata nanti, sebab dulu kita sebilang, nanti, nanti apa yang kita tanah masa kecil itu yang kita tuai, dulu waktu kecil terbiasa dititipin, sudah besar kita tua, dia nggak mengurus kita Kata itu kita pun dititipkan kepada Jopo. Hati-hati, anak itu katanya titipan Allah, tapi kenapa dititipin lagi ke orang lain? Ya, emangnya Allah salah nitip? Ya, ini yang terjadi. Makanya jangan. Kalau Adam bilang, tapi kalau pembantu masa nggak boleh, Ustaz yang boleh aja, tapi jangan sering-sering. Sebab kalau sering-sering nanti anak udah gede doanya beda. Robbi firli wali khadimati warhamha kamarbatni sughiro. Ya Allah ampun dan dosa pembantuku, sayang Ilahi ya, karena ia yang mengasuhku di waktu kecil. Kenapa? Karena anak ini merasa next sense, enggak next sense, kama rabbayani sughiro. Doa yang selalu diucapkan anak kita ketika dia mikir perasaan waktu kecil, bukan mama deh. Masa waktu kecil pak bukan apa deh Waktu kecil kan mbo Waktu kecil kan eyang Ini doa harusnya buat eyang nih Ya Allah belah dosaku dan dosa eyangku Sehingga eyang mengasukur waktu kecil Maka di sini kita pahami Menjadi orang tua adalah Tidak boleh menyanyiakan anak di masa kecilnya Emang lelah, capek Maka selalu kalau ditanya Ngurus anak susah banget ya Ustaz, Emang susah Karena hadainya surga Kalau ngurus anak mudah, hadainya voucher pulsa Maka nikmati dan disinilah sejatinya kita menjadi orang tua. Maka dari Adam kita belajar poin untuk mengevaluasi waktu yang terbatas membuat saya harus mengakhiri kajian kita kali ini karena sudah jam 1. Namun poin pertama dari Adam kita mendapatkan poin untuk evaluasi bagaimana kita bertanggung jawab sebagai orang tua. Mohon maaf jika ada yang salah. Apa? Oh, masih harus momen lagi. Oke. Lanjut ya atau nanti lanjut. Dari Adam Yang kedua belajar dari Nabiullah Nuh, belajar dari Nabi Nuh. Adam sudah, kita belajar dari Adam. Kemudian belajar dari Nuh, Nuh lebih parah lagi. Anaknya kafir, istrinya kafir. Kita bisa lihat bagaimana beratnya menjadi Nuh. Anaknya kafir, istrinya kafir. Apakah Allah menghinakan dia? sampai Allah mengatakan wahai nuh kamu gagal menjin nabi dilem kamu misinya apa gagal tidak nuh dipujilah Allah bahkan pujian Allah kepada nuh tidak tanggung-tanggung dan surah aqaf 35 nuh bagi disebut sebagai rasulul azmi kenapa demikian sebab salah satu poin penting kita belajar dari nabi nuh dia tak pernah putus asa berdakwah khususnya yang pada keluarganya Dia selalu mengucapkan ini da'utu qawmi lailan wa nahara wala yazidhum du'ai illa firara sesungguhnya ya Tuhanku aku menyuruh kaumku di dalamnya ada anak istrinya malam dan siang terus bukannya seruan itu mendekatkan mereka mereka malah lari malah kabur mereka malah menghindar dia aku anaknya namanya Andi Tari irkam ma'ana irkam ma'ana ayo nak naik perahu ayo nak enggak mau Sampai akhir hayatnya anaknya tetap memilih dalam kekafiran. Diterjang, bada, diterjang banjir dan akhirnya mati dalam keadaan kufur. Nuh sedih. Tapi apakah Nuh gagal? Apakah Nuh dinyatakan gagal? Tidak. Sebab yang kita belajar dari Nuh dan ini penting. Bahwa Nuh memutamakan proses daripada hasil. Maka menjadi orang tua hebat. Bukan orang tua yang cuma nunggu hasilnya. Ya, Terus dia nggak ngapa-ngapain. Ya, yang penting hasilnya bagus, Ustaz, gitu. Makanya kalau ketika ditanya, "Alhamdulillah, Ustaz, anak saya hafal Quran. Caranya gimana, Pak?" Saya jedotin tiap hari kepalanya ketembuk. Gak ngapalin, gua jedotin gitu. Yang penting kan hafal, bukan. Dalam Islam yang penting proses. Sudah benarkah prosesnya? Sudah. Ternyata belum juga baik. Allah Maha tahu di akhirat ketika dihisab kita bilang, "Ya Allah, hidayah milik Engkau." Aku cuma membantu anakku mengenalkan engkau, tapi ternyata engkau juga belum berijtah ya Allah. Aku telah berusaha, aku sampaikan kebaikan pada anakku. Sebab ada orang tua yang sebenarnya tidak ngapa-ngapain anaknya merasa gr mengklaim tuh anak gua dong. Bapa selama ni ngapain enggak sih? Saya pulang nonton tivi doang. Tu dia bisa pelukur di mana? Ada guru ngajinya. bapak bayar enggak gaji gurunya Enggak sih itu istri saya. Tu, dia ngapa-ngapain? Maka bu, orang tuh kayak gini enggak dapat poin apa-apa. Kalau kebaikan anak tanpa usaha bisa diklaim, maka ayahnya Ibrahim lebih berhak dapat itu. Ibrahim tuh nabi, bapaknya tukang buat patung Manazar, dia bisa GR ngomong, "Anak gua tuh nabi." Tuh, ini bapaknya, nih bapaknya nih. Padahal bapaknya salah satu calon ahli neraka, yaitu ketika dia justru buat patung, anaknya pada nabi. Maka disinilah Allah Maha Adil. yang dihitung adalah proses mengasuh anak beda dengan MLM kalau MLM Antum berkuar-kuar oh capek apa, apa begitu tuh mau set prospek? enggak deh nanti kapan-kapan, udah capek tuh kita tetap aja poinnya enggak nambah ya. enggak nambah poin Antum Antum mengajak orang 200 orang, di makan dibikin presentasi tiba-tiba udah capek-capek sewa gedung siapa yang berminat? enggak ada nggak ada berminat ya nah, rugi bandar dalam da ya, mengasuh anak tidak begitu anak kita ini fasilitasi kita ajak main kita ajak ini diajak sholat nggak mau menolak terus sampai gede nggak mau ini walaupun logikanya mungkin nggak seperti itu biasanya kalau sesuai prosesnya sholatnya bagus tapi ada kalanya diuji ya padahal udah benar prosesnya ini tetapi anaknya masih juga Allah maha tahu kita akan menjadi orang tua yang yang tetap dimulai Allah karena itu mudah-mudahan kajian kita kali ini memberi inspirasi poin dua poin ini nanti di bulan depan kita akan belajar dari sosok keluarga terbaik yaitu Ibrahim dan Imran, tapi poin yang pertama dari Adam dan Nuh jadilah orang tua yang ulul azmi yaitu utamakan proses dalam mengasuh anak-anak dan jangan putus asa ya sebab putus asanya kita dalam dakwah itu akan membuat Allah murka kepada kita bila Taufiq wa Zayah